Jangan lupa bahagia ya. Bareng bersama Karang Taruna Tunas Bakti. Ada Ramayana Adamaik Pro Soting. Kasih dulu tepuk tangannya. Mana untuk Debbie Aldiva Kupala. Selamat malam semuanya. čelo da prolongar besar tu nas battiso Tulu si welas, hang onor in dasar ati igi Singkiro di KTM produk Mas Teguh Saputra terima kasih Mas Teguh Saputra selaku dari KTM produk matur su iya.